saudaraan timbul karena adanya persamaan selama ada persamaan dengan apapun, dengan siapapun berarti saudara ya. kita dengan binatang, itu berarti yo saudara bukan ada persamaan, saya tanya binatang itu makhluk hidup apa enggak? Ya. nah terus kita, termasuk yang ngomong makhluk hidup apa enggak? ya berarti sama dong Binatang makan kita juga, binatang minum kita juga, kan sama dong. Binatang tidur kita juga, ayo nyauto tobro gak semangat. Binatang makan kita juga, kan sama. Binatang minum kita juga, binatang tidur kita juga, kan sama. Binatang rabenan kita juga. Rabenan tuh bahasa. Sugihan dong, maka. Kita itu punya saudara yang bernama Wedus. <SILENCIO> Oleh karena itu hubungan dengan binatang pun diatur dalam Islam. Lo masih lama Muhammad. Arifku bilhaywa wajibun. Bersikap lemah lembut, berbuat baik kepada binatang itu hukumnya wajib kenapa kok wajib? karena masih ada hubungan saudara loh iya jadi kita dengan pentus itu dulur mau nunggu ada yang protes. loh kalau dulur kok disembelih loh kan diizinkan oleh Allah emang diizinkan oleh Allah ya disembelih tapi karena masih mabuk dulur nek nyebelih gak oleh ngawur harus hmm, menetapi beberapa ketentuan, beberapa syarat, kok beleh gulur ya, pisaunya harus tajam. Terus, wari khilmat bu, binatannya harus dienakkan, posisinya enak, baru tengok, jangan sampai menyakitkan. Ingat, besok, idul adha, misalnya sama lagi nonton kambing, ditanya sama teman, harus nyantikan, beleh dulur. Dah dulu kan disemplek, emang disuruh sama Allah. <SILENCIO> halo? halo Ya Allah ya karim. Mohon maaf. Ada makhluk Allah itu kan macam-macam. Ada makhluk yang punya akal, tak punya nafsu. Namanya malaikat. Punya akal, tak punya nafsu. Ada yang punya nafsu, tak punya akal. Namanya binatang nah kita ini manusia komplit punya akal juga punya nafsu, bentar panitia perkemisan nanti dulu Sum -sum -sum ini baru mau serius ngajinya Dan nanti ada waktunya sendiri satu ada makhluk Tuhan itu yang punya akal gak punya nafsu namanya dolali, namanya malaikat maka malaikat itu cerdas kalau gak cerdas gimana bang? akalnya itu untuk menampung firman sehingga malaikat itu hanya punya akal tapi gak punya nafsu maka malaikat semuanya jujur malaikat semuanya baik emang gak punya nafsu malaikat jibril gak pernah korupsi ayat Misalnya disuruh sahono ini sampaikan ayat ini kepada Nakwa, lihat ini ayatnya bagus, nggak usah sampaikan <tik> <tik> pek dwa ya sahono. <tik> Cengkorupsi gue, nggak usah pohon, sahono. Kalau malaikat jibril nggak pernah seperti itu, malaikat Michael nggak pernah salah dalam membagi rizki, rizki untuk sampeyan nggak mungkin salah ke ini, amper musola, demikian pula rizkinya amper musola nggak mungkin keliru jatuh ke sampeyan, malaikat Michael nggak pernah salah. Yang suka salah itu panin dia penghajian. Aku tahu soalnya. Berhentekan nomah keliru ek-bro hadro. <laughs> Nah, semua orang itu rizkinya udah diatur sama allah dan malaikat mikael yang bagian menyalurkan sebagai penyalur rizki gak pernah salah itu jatahnya dewe-dwe setiap orang ada jatah rizki masing-masing kerja itu hanya bagian dari intiar, jangan dipikir kalau kerjanya keras, pasti rizkinya banyak belum tentu orang lorong nemeni loh, lorong nemeni gak bisa apa-apa, karena dikira yuk jajan-jajan yuk pakai dikira kalau kerjanya keras terus duitnya banyak, kalau kerjanya nyantai enggak bisa dapat duit banyak kata siapa? siapa? itu orang-orang yang cari batu itu di gunung itu pakai gerajin, krok, krok, krok sehari pol, sehari suntuk, krok, krok batu besar-besar itu yang diambil krok, krok, kerjanya keras krok, krok, Keringet itu se-neker-neker, krok, krok Setino paling bayaran satu sen itu yang diambil batu kap berdinding ada yang ngambil batu cowili tapi seratus juta batu ginder batu ginder wes oke terus malaikat Israel juga gitu gak mungkin salah nyabut nyawa gak mungkin salah sasaran misalnya ini sebagian dari Amir Fusola ini ada yang itu baju putih itu misalnya itu, dicabut nyawanya 2 bulan lagi ngemeng weh gak mungkin salah terus sampean ya, misalnya besok dicabut nyawanya ya besok saya misalnya 90 tahun lagi ya itu Mishra'il mungkin salah karena malaikat itu gak punya nafsu makanya malaikat gak pernah dosa jadi malaikat itu ada apa ya, ada dosa kayak apa itu gak kepingin lah malaikat itu teman pernah dengar ada malaikat minum ciu <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> namanya -no, bawa kau wadi malaikat diserah kudung lerek pas biasa plorak pelorak aku to ngamun <SILENCIO> loh iya emang malaikat itu udah punya nafsu dia hanya punya akal sehingga malaikat itu enggak ya tahu gojol-gjolokan. Gocelok tahu tugasnya masing-masing Misalnya malaikat Jibril lagi lewat, tahu malaikat Israfil yang tugasnya meniup trompet itu. E, Jibrilnya enggak pernah gojoloti, pel-pel. Per tahun baruan kok botong. Wei, enggak punya nafsu. Menyapunya. Coba kan? saya tanya tolong dijawab. Halo. Seneng di kenal Wong, ambek kenal malaikat tu seneng di. Hah orang seneng kenal Wong, Wong ngaruh malaikat lebih mulia Wong, lebih mulia manusia daripada malaikat. Malaikat pantas, enggak pernah dosa. Emang enggak dikasih nafsu, gak kan duit birahi, gak kan duit nafsu. Kita Wong untuk Wong lurus-lurus masalah yang ngerti kemalang mau ini ya Allah ya Allah satu muda. yang kedua cukup ini maksudnya ya tolong nyumbang ini ini konek lelangan ini ya kedua kalau binatang itu punya nafsu tapi enggak punya akal maka kehidupan binatang itu yang monoton dia hanya punya nafsu tapi enggak punya akal maka dalam dunia perkewangan enggak ada perkembangan enggak ada kemajuan suruh bikin pakaian gak bisa, makanya sampai saat ini oh, no, pedet, gak ada, pedet kato anggam dalam dunia binatang itu gak ada kemajuan, gak ada perkembangan siapa yang pernah whatsappan sama garangan? <SILENCIO> <SILENCIO> konfis bukan ya gak bisa jadi sepau cet pangah, gagah mulai dulu sampai sekarang sampai kapanpun kehidupan binatang itu ya kayak gitu, suruh baca aja gak bisa Emang sama awak dibikin seperti itu. Kalau binatang bisa baca. Gawah. Misalnya ada kambing bisa baca. Wih, anak kambing lagi lewat di depan warung. Situ ada tulisan, jual sate kambing muda. Nangis terus. Oh, Jadi, karena binatang.